Baik. Supaya jadi ilmu. Sudah lihatnya kesini ini. Enggak apa-apa. Ibu tenang aja. Enggak apa-apa. Biasa. Habis ditinggal di rumah dengan siapa. Betul tidak? Dibawa kesini ya resikonya belum ngerti Tak bayi. Tadi yang mana saya jadilah pada lupa lagi. Begini ini hari ini nih. Nyamuk. Si bapak mengeluh. Ah, susah nyari duit teh susah, Pa. Pernah lihat nyamuk enggak? Gimana memangnya tuh belajar dari nyamuk? Gimana belajar jadi nyamuk? Nyamuk itu, Pa, mau makan aja terancam jiwanya. Iya kan? Berapa banyak nyamuk yang gugur ketika mencari nafkah. Dan mereka gugur di telapak tangan ibu-ibu, betul tidak? Lagi makan, nyamuk aja gawat. Harus konsentrasi dan waspada. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang makan. Hei, betul tidak? Dan itu di tangan bapak-bapak. Selesai makan, mau terbang, itu juga terancam jiwanya. Berapa banyak Nyamuk yang meninggalkan dunia yang Fana ini setelah saya makan mm, Gaplok Adakah di antara kita Yang lebih gawat kehidupannya dibanding Nyamuk Siapa Nggak ada kita mau-mau makan Tinggal teriak betul tidak Apalagi makan terancam Tidak Tidak kita dengar nyamuk mengeluh Ya Karena gak kedengaran Tetapi belajarlah dari nyamuk Tuh dia aja Nah saya dapat ilmunya dari anak Pak Pak Lihat nyamuk Kok nyamuk begitu hebat ya untuk hidup Masa kita manusia mengeluh Padahal kita diberi akal diberi otot luar biasa Ini belajar dari nyamuk Ayo Belajar dari mana saja Pokoknya tiap ketemu orang ilmu Termasuk lihat orang yang petantang-petenteng. Hmm. Hmm. Ini ilmu ternyata mendengus gitu. Hmm. Tidak nambah kehormatan kecuali jadi sombong. Oh, pelajaran. Hmm. Hari ini saya ingin dapat ilmu wajah. Wajah yang bagaimana, yang menyenangkan. Ini banyak di mana-mana wajah. Ada yang... <tuh> Gimana sih wajah itu? Jangan dipotret ya, lagi pas kurang bagus Oh, ternyata wajah ibu ini senyum. Enak ke hati saya. Oh, si bapak tuh ternyata senyum tuh enak. Ini jemudut. Ternyata enak. Yang senyum enak, yang jemudut enak. Oh, ilmu. Eh, sini. Sini. Enggak. Silakan. Oh, ternyata jempol lebih enak. Mari, mari, silakan Ibu, mari dimakan es krimnya Bu. Aduh, Silakan, bolu, mari, mari Iya, silakan Bapak, silakan Pak, dilunasi hutang-hutangnya Ya, dibayar cicilannya, Silakan nah, Ternyata jari ini enak Ilmu Kita bertamu Saya mau pulang, ya? oh, ayo pulang sana Pas mau nyokohin Eh sini jangan dimakan, ini buat anak-anak saya Orang yang kecil Di rumahnya megah Rumahnya mewah yang tuan rumah ahlaknya jelek Ilmu Ada orang yang sopan sampai pulang diantar. Terima kasih atas kunjungannya Mudah-mudahan Allah membalas dengan kemuliaan Kok enak terima kasih Ilmu Dimana-mana ilmu Oleh karena itu Orang yang ingin kuat dalam hidup ini Jangan hanya investasi di sekolah kalau hanya pelajaran yang jadi ilmu rugi. Guru-guru juga jadi ilmu. Sirek, sirek. Keluarkan kata sambal. Ilmu. Oh guru galak ternyata sering didoain sakit oleh murid. Ilmu. Enggak usah dicelak. Makanya ibu bapak sekalian. Kalau kita ingin menikmati hidup ini. Rumuskan tiada hari tanpa bertambah ilmu di mana saja jadi ilmu pertanyaan kalau misalkan sudah duhur bertambah ilmu apa hari ini saya ketika sampai asar saya dapat ilmu apa saja tentu saja ilmu yang paling wajib adalah ilmu agama kita belajar agama kalau menurut maaf ya siapa Ahmad Albar yang nyanyi dunia ini panggung sandiwara mungkin Mang Ahmad lagi nonton ya terima kasih Mang Ahmad Almar ini jadi ilmu dunia panggung sandiwara dalam tanda kutip sutradara dan produsernya Allah SWT pemainnya kita judulnya hidup pasti berakhir barang siapa yang actingnya cocok dengan skenario maka kan bagus turun dapat citra hadiah wajar tapi kalau mainnya sesukanya tidak cocok dengan skenario suruh senyum malah manyun suruh ngasih malah ngambil suruh ramah malah marah coba apa yang terjadi penonton kecewa dilempari dengan botol sutradara dongkol ketika turun terus diborgol kan begitu Pertanyaannya bagaimana acting kita cocok dengan skenario kalau skenarionya tidak pernah dipelajari. Iya kan? Bagaimana ibu bapak punya rumah tangga sakinah kalau keluarganya jauh dari agama? Bagaimana anak-anak bisa memuliakan orang tua kalau anak-anak tidak kenal agama? Masa bilang ke mama, mama, bai bye, bye lu. Masa ke mama, bye-bye lu. Bukan apa-apa mereka tidak tahu bagaimana. Bagaimana perusahaan akan indah, akan bagus mainnya kalau perusahaan tidak dididik agama. Bagaimana tentara akan indah akhlaknya kalau tentaranya tidak tahu agama. Bagaimana para pejabat akan bisa mendidik baik pengurus negeri kalau pejabatnya tidak tahu agama. Bagaimana petinggi-petinggi bisa membawa negeri ini mulia kalau para petingginya tidak tahu agama? Makanya sangat heran kalau negara ini ingin maju tapi bagaimana mensosialisasikan agama tidak memadai? Padahal agama itulah yang akan membuat seseorang berakhlak mulia. Halo? Setuju tidak? Mudah-mudahan TV-TV kita Suatu saat lebih banyak menayangkan Ilmu yang membuat mengenal nilai-nilai moral Kalau tidak Ya siap-siap saja kita jadi menderita Jangan milih pemimpin Kecuali pemimpin yang tahu agama Dan diperhatikan dalam kehidupannya Sehari-hari Setuju? Ini bukan kampanye Tapi lebih dari kampanye saya mah tidak ikutan calon-calonan Ya Jangan Sudah ya, ada yang milih Ibu Ibu mau jadi presiden Kelihatannya Ibu berminat Bapak Ibu sekalian Orang yang akan baik actingnya Adalah orang yang paling paham skenarionya. Berarti kita hanya akan menikmati hidup ini Kalau kita mengenal dengan baik agama apalagi kalau kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak, Bu, kalau tahu tentang Nabi mah tinggal nyontek. Bagaimana ya? Saya punya wajah seharusnya sudah contek aja wajah Nabi. Wajah cerah, senyum, beres. Contek saja. Bagaimana ya kalau saya dihina? Contek Nabi ketika Nabi dihina, ternyata enggak membalas, tenang, jernih saja. Bagaimana ya? Kalau Nabi Muhammad pulang ke rumah. Istri ketiduran. Ternyata Nabi tok tok tok. Aisyah. Aisyah. Itu Nabi mati tidur di luar. Tapi terus terang. Saya juga gagal. Tok tok tok. Mama. Mama. Oh tidur. Terus berbaring. Ternyata dingin. Loh. Mama dingin. Jadi maaf ini ya belum dipraktekan. Baru teori. Makin kita mengenal agama dengan baik. Makin kita mengenal contoh Nabi dengan baik. Makin kita belajar dari kehidupan, apa yang kita lihat dan kita dengar setiap waktu. Kalau kita niat menambah ilmu, insya Allah semakin luas wawasan. Semakin banyak pengetahuan seperti yang ada di puncak gunung. Melihat lebih luas. InsyaAllah pribadi pun akan lebih mudah diatur dalam kebaikan. Karena orang yang bisa melakukan yang terbaik adalah orang yang punya stok ilmu kebaikan yang banyak. Sehingga dia bisa milih yang mana yang terbaik di antara yang baik yang dia miliki. Itulah hakikat ilmu yang memuliakan seseorang.